Raffi syahli sadari Wa yasirli amri wahlu Ambitan gilisani ya Tahu Qawli InsyaAllah kita lanjutkan Masalah al-Hadis Sekarang sampai ke uh, halaman 28 InsyaAllah Memiliki hafalan yang sempurna Memiliki apa lagi yang sempurna halaman 28 insyaallah. Setelah sebelumnya kita mempelajari, Antum ada bukunya? Hah? Itu apa itu yang anda pegang? Satu main. Ah, kita sudah habis stok kitabnya ya, sayang sekali. Justru yang nggak hadir sekarang yang seharusnya dia ngasih stok kitabnya. Ambil stok kitabnya aja bis tu masuk masuk. Tetapi ya, terlambat biasanya mereka baru datang nanti. Oke okay, memiliki hafalan yang sempurna. Yang sebelumnya yang pertama adalah adalah atau keadilan yang kita sudah mempelajari tentangnya. Alhamdulillah. Kemudian sekarang syarat untuk menjadikan sebuah hadis hadis sahih lidatih bahwasanya perawi-perawi hadis tersebut memiliki hafalan yang sempurna. Artinya menyampaikan hadis yang dia peroleh baik dengan metode pendengaran atau penglihatan sesuai yang dia peroleh pertama kali tanpa ada penambahan atau pengurangan. Dipahami, menyampaikan hadis yang dia peroleh baik dengan metode pendengaran atau penglihatan. Berarti ketika tahammul Ketika tahammul berarti ketika memperoleh hadis tersebut. Ketika memperoleh hadis tersebut dia peroleh dengan metode pendengaran atau penglihatan. Afwan, oh, ini menyampaikan hadis ya. Berarti ketika ada ya menyampaikan hadis. Waalaikumsalam. Dan yang dia sampaikan dari hadis tersebut itu sesuai dengan apa yang dia dengar dan dia saksikan. Kalau misalnya ada seseorang yang menyaksikan suatu peristiwa Kemudian Ketika dia menyampaikan cerita Peristiwa tersebut kepada kita Dia menyampaikannya sesuai dengan Apa yang terjadi Nah itu berarti Dabd itu artinya ya. Kalau misal memang hafalnya kurang Seperti yang sudah kita jelaskan Berarti dia termasuk ke dalam Kategori bukan Termasuk sahilidatihi nantinya Melainkan termasuk kategori hasan ya, termasuk kategori hasan. Nah, hal ini menjadi definisi untuk dhabit. Meskipun demikian, tidaklah mengapa jika dia berbuat sedikit kesalahan dari hafalannya, tidak masalah. Kalau sedikit kesalahan, tidak masalah. Karena tidak ada seorang pun yang ma'shuf yang terbebas dari kesalahan. Jadi untuk men menjadi perawi hadis yang memiliki hafalan sempurna itu tidak disifati dengan wajibnya dia uh, sempurna 100% dalam meriwayatkan atau mengisahkan atau menceritakan segala yang dia dengar atau dia lihat 100%. Tidak, melainkan dia cukup mayoritas apa yang dia ceritakan dan kisahkan dan riwayatkan itu sempurna atau benar. Ataupun jika tengah-tengah ataupun mendekati tengah-tengah, ya ini tidak, tidak begitu sempurna hafalannya, maka dia tidak termasuk dalam dobit disebut tidak disebut dobit atau dob. Dan perlu diketahui sebelumnya, setelah kita mengetahui definisi ini, kita juga perlu mengetahui bahwasanya dob itu terbagi menjadi dua macam. Pernah saya simpulkan, namun di sini Insyaallah akan kita bahas sedikit dan lebih meluas daripada sebelumnya. Ada dua macam dhabt. Dhabt yang pertama adalah dhabt as-sadr. Dhabt ada dua macam, yang pertama adalah dhabt as-sadr, yang kedua al-kitab. Ya. Yang pertama adalah dhabt as-sadr, yang kedua adalah dhabt al-kitab. Asyolder artinya adalah dada. Asyolder artinya adalah dada. Nah, apa itu Bob Asyolder? Bob Asyolder adalah ayus bila masa Mi'ahu bhiaitu yata makkanu matasha. Bob Asyolder adalah, as adalah dia mengisbatkan atau menetapkan apa yang dia dengar dan dia juga atau sekaligus dia itu mampu menghadirkan hafalan tersebut kapanpun yang ia inginkan. berarti kapanpun dia mengeluarkan hadis tersebut itu dengan hafalannya tanpa melihat kitab dan juga tanpa ditentukan oleh waktu-waktu tertentu. misalnya ketika diminta untuk meriwayatkan hadisnya fulan, dia langsung menceritakan hadis tersebut dengan sanatnya. Dan yang dia hikayatkan dengan sanatnya tersebut Secara lengkap itu sempurna Kalaupun kesalahan Ya kesalahan yang bisa dimaafkan Jadi Udob as-sodan itu berarti Simpanan Perbekalan di dalam sodarnya Dalam dadanya Dan Udob tersebut Menyimpulkan dia itu bisa menyampaikan hadis yang pernah dia dengar Atau dia saksikan dengan Penyampaian yang sempurna Kemudian dikatakan ada pertanyaan, kaifati ma'rifatu dhobt is Bagaimana seseorang atau bagaimana bisa diketahui bahwasanya perawi tersebut memiliki dhobt as-sadr? Hafalan dalam dada. Artinya hafalan yang benar-benar tanpa melihat kitab. Yang pertama adalah istifadatu dhabt ar-rawi bainal a'immah yaitu banyaknya dhabt ar-rawi bainal a'immah bahwasanya dia itu seringkali meriwayatkan dari para imam seringkali dia meriwayatkan dari para imam dan kemudian di jalur lain diketahui persis seperti apa yang dia riwayatkan Misalnya Radit meriwayatkan dari pulan dari pulan dari pulan matanya ini. Kemudian Mahdi meriwayatkan dari pulan-pulan matanya ini. Dan apa yang Radit riwayatkan itu persis dengan apa yang diriwayatkan oleh Mahdi. Juga yang diriwayatkan oleh Aldi. Juga yang diriwayatkan oleh Pak Erwin. Juga, juga. oleh Rahmat dan juga oleh Santri Baru. Nah itu sama semua. Nggak tahu nggak siapa namanya? Lupa lagi. Nasroh. Iya. Ya. Anda jadi ingat Nasroh terus kalau misalnya dengan atum nasoro, Nasro nasroh gitu, ya. apa -apa. Nah, apa yang diriwalkan oleh radit itu sesuai dengan diriwalkan oleh perawi-perawi yang fikoh lain dengan jalur lain. Maka ini diketahui bahwasanya periwatan dari radit ini sama dengan periwatan dari para fikohat lainnya. Kemudian nomor dua, bagaimana mengetahui topnya uh, seseorang perawi? dhab sadr, dhab sadr yaitu kekuatan hafalan di dadanya seseorang. Tazkiyah yaitu rekomendasi dari sebagian imam jarh wa ta'dil. Ta rekomendasi dari sebagian imam jarh wa ta'dil ta terhadap rawi tersebut bahwasanya dia menghafal hadidnya dan dia mutqin dalam hafalannya. Tazkiyah atau rekomendasi dari sebagian atau berbagai peraw berbagai Imam Jarak Wata Adil yang menyatakan untuk pernyataan perawi tersebut yang menyatakan bahwasanya ia perawi tersebut menghafal hadisnya dan mutin dalam hafalannya mutin itu semacam meletok benar-benar hafalannya oke okay. baik dan lain-lain banyak sekali di sini oh banyak sekali ada enam dan lebih ya kemudian ada cabang-cabangnya bahkan ada sebelas ada sebelas cara bagaimana mengetahui hafalan perawi hafalan yang saudar, bokt al saudar. Kemudian sekarang ada bokt al kitab yaitu orang tersebut mungkin spesial dan sempurna hafalannya simpanannya namun dari kitab yang mana belum tentu dihafal secara sadar namun tertulis dalam kitab ya tertulis dalam kitab seperti misalnya yang anak katakan <tuh> angun tulis nah itu seperti jadi apa yang tertulis itu menjadi dhot <tuh> <tuh> kuat menjadinya jadinya jadi, kuat <tuh> maksud dari dhot as al kitab adalah sianatul rawi di kitabih mundu adqal haditha fi yaitu penjagaan dari sang perawi untuk kitabnya semenjak dia memasukkan hadisnya di dalam kitab tersebut. Penjagaan si perawi, sang perawi, penjagaan sang perawi terhadap kitabnya sejak dia memasukkan hadis-hadis ke dalam kitab tersebut. Barulah dia meng, uh, menulis mentadwin, mencatat apa yang dikatakan oleh syekhnya dia menjaga kitab tersebut dari orang-orang yang mau merubahnya. Dan bahkan dia mengecek ulangnya dan mungkin dia mengecek atau meminta syeknya untuk mengecek ulang kitab yang ia catat dari kalam ulama, dari kalam syekhnya tersebut. Sehingga ini menguatkan bahwa apa yang dia catat itu memiliki kekuatan, ya kan? Sebagaimana kekuatan hafalan Bahkan kekuatan dobt al-kitab Itu lebih besar Lebih dipercaya Dibandingkan kekuatan hafalan Sodom Kenapa? Karena dobt al-kitab Ketika memang diketahui Perawi tersebut menjaga kitabnya Dari Tangan-tangan yang jahil dan iseng Tangan-tangan yang jahil Maka Otomatis apa yang tercantum itu sesuai dengan apa yang didengar persis Dan apa yang ditashih atau dicek oleh syaisnya Beda dengan dhob al Ketika misalnya antum menghafal kalam yang anda ungkapkan Mungkin saja nanti terjadi ikhtilat pada suatu saat Iktilat itu sepacam Percampur bauran antara, antara satu memori atau satu ingatan dengan ingatan lainnya Yang kemudian berubah dari segi huruf misalnya atau kalimat bahkan makanya di sini doct al soder itu lebih kuat nilainya dibanding doct al apa namanya asal al kitab lebih kuat dibanding doct al soder ya doct al soder itu kemungkinan lupa orang tapi kalau doct al kitab nah selama dijaga itu nggak bakal nggak bakal berubah ya kan kena air luntur kena tinta lainnya segalanya atau diubah-ubah oleh orang-orang selama dijaga nggak bakal berubah baik tetapi memang ada beberapa bala yaitu kasus-kasus beberapa perawi yang mereka mencatat hadis-hadis dengan kitabnya kemudian ada orang-orang Islam mungkin anaknya mungkin tetangganya Mungkin eh, sahabatnya dan sebagainya Yang membuka-buka kitabnya Kemudian menambahkan sedikit Mengubah-ubah Atau ada yang, misal, ada yang memang Sengaja untuk eh, Menjelek-jelekkan Atau mengubah Sengaja mengubah agar apa Agar terjadi Perbedaan nafal Dan mungkin untuk menjatuhkan Sang perawi tersebut Itu mungkin Makanya yang namanya Al kitab itu dijaga oleh para ulama Namun kemudian ketika kitab tersebut dijasahkan Atau diriwayatkan kepada murid-muridnya nanti Ada diantara murid-muridnya yang juga bakal salah meriwayatkan Maksudnya hadis ini ampulan-ampulan matanya begini Nanti muridnya mungkin salah mendengar bisa Salah menulis, salah menaseh, salah mengkopi Atau face-nya salah atau titiknya salah dan sebagainya Mungkin Atau sengaja ada yang mengubah Atau sengaja ada yang menghapus sesuatu dari sebuah hadis Atau sebuah periwayatan Ada mungkin Mungkin Makanya ada yang namanya tadlis kan Ada yang namanya tadlis Ada yang namanya tadlis Tasuliah itu apa insyaAllah nanti akan dibahas di, di waktunya insyaAllah Nah Kemudian Tadi kita sudah mendengar Bob Al-Sodar dan Dobd Al-Kitab Dobd al -Saudar tadi bagaimana cara mengetahuinya Sudah kita ketahui Walaupun cuma dua, dua. sebenarnya banyak Kemudian ada juga Dobd Al-Kitab bagaimana cara mengetahui Bahawasannya Perawi fulan itu Memiliki Karakter Dobd Al-Kitab Yaitu kitab yang dia pegang Itu kitab yang bisa dipercaya Sempurna Fikoh. Yang ya. pertama adalah Atansi ismin imamin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 atau kitab tersebut adalah al-Hakam bainal Muhaddithin yaitu salah satu referensi di antara para ahli hadis. Kalau misalnya menjadi salah satu referensi di antara ahli hadis menunjukkan kitab tersebut dipercaya oleh ahli hadis. Dan kita ketahui yang namanya ahli hadis mayoritasnya itu bukanlah orang yang mudah percaya ya, mayoritasnya walaupun sebagian meriwayatkan hal-hal yang tidak benar. Kemudian, yang kedua tata cara Cara kita mengetahui bahwasanya Perawih tersebut memiliki Dhabd al-kitab Perawih tersebut Yang kedua ini Secara langsung Menyatakan Secara langsung menyatakan Tentang validitas kitabnya Kesahian kitabnya Kesempurnaan kitabnya jadi dia merekomendasi kitabnya. Misalnya, baik secara langsung atau secara tidak langsung, namun kuat kalimatnya. Misalnya, dia berkata begini: "Izka na kitabimai falubali anyaku na fulanun minal aima anya mini wal akhor anshimali." Misalnya berkata begini: Jika kitabku bersamaku, maka aku tidak peduli jika ada siap pun dari fulan di kananku atau fulan di kiriku. Maksudnya dia percaya betul-betul dengan kitabku ini Jika ada fulan di sampingku Jika ada fulan di sampingku Dan mereka meriwayatkan apa yang menyelisihi riwayatku Maka aku percaya dengan kitabku Enggak peduli dengan mereka Jika mereka menyelisihi aku Berarti mereka yang salah Itu saking apa percayanya dengan kitabnya Berarti otomatis dia merekomendasikan kitabnya Yang telah dia pegang Dan juga dia jaga dan seterusnya dan seterusnya yaitu tentang dhabt. Sebenarnya perkara ini cukup panjang bisa dibahas namun cukup segitu aja. Jadi kita ulangi lagi, memiliki hafalan yang sempurna adalah menyampaikan hadis yang dia peroleh baik dengan metode pendengaran atau penglihatan sesuai dengan yang dia peroleh pertama kali tanpa ada penambahan atau pengurangan. Dan kita tadi mengetahui untuk yang B ini memiliki hafalan yang sempurna itu ada yang sifatnya kita ada yang sifatnya saudari. Ada yang sifatnya saudari, ada yang sifatnya kita Sifatnya apa berkaitan dengan hafalan murni langsung orangnya dari dada langsung, dan ada yang hafalan tekstual dari kitab. Kan yang namanya hafal itu kan dari kata hafil, hafibol. Yaitu hifuk, hifuk itu save menyimpan. Jadi ada yang menyimpan di dadanya, ada yang menyimpan lewat tintanya dengan kitab. Nah mana tadi yang lebih kuat sebenarnya jika terjadi perbedaan yang lebih kuat adalah yang di kitab. Ya Ya, sebagaimana kita Ketika mendengar uh, Kita tidak mencatat misalnya Beda dengan kita mencatat Kalau mencatat itu persis apa yang ada di Waktu itu Ya, Kalau misalnya kita dengan ingatan semata Mengandalkan ingatan, itu belum tentu Nanti keesokan harinya kita bisa Menghadirkan apa yang telah kita hafal sebelumnya Berbeda dengan kita mengandalkan kitab Ya, sebagaimana mengandalkan Handphone misalnya Ya uh atau menghafal teks apa yang anak ucapkan dibandingkan dengan menghafal dengan handphone rekaman MP3 tentu jauh berbeda MP3 lebih kuat ya kan MP3 lebih kuat rekaman daripada rekaman yang bersifat insani tabii insani yang bisa berubah bisa bercampur dengan memori lain yang kemudian ikhtilat ikhtilat itu bercampur Nah, makanya nanti ada, ada istilah ikhtilat dalam ilmu hadis ada istilah muhtalif, ada istilah-istilah itu. Kemudian kesempurnaan hafalan seorang perawi hadis dapat diketahui dari kesesuaian riwayat yang ia sampaikan dengan riwayat para perawi terpercaya atau thiqah yang merupakan imam huffaz, para penghafal hadis yang mumpuni meskipun secara umum. Gini. Jika dalam satu hadis satu hadis di sini satu makna atau tema hadis yang satu ya. kan nanti ada jalur-jalur jalur-jalur ya kan nah misalnya meriwayatkan Anas sebagai misal Anas sebagai seorang tabi'in tabi Asalamualaikum Wa wabarakatuh kemudian di samping Anas ada jalur-jalur lain perawi-perawi lain dan di samping Anas itu perawi-perawainya seorang upala ulama yang fiqih muttabar dalam ilmu hadis dalam periwayatan nah apa yang Anas riwayatkan itu persis dengan apa yang mereka riwayatkan. Walaupun memang ada perbedaan sedikit, namun yang terpenting adalah yang disampaikan apa secara global dalam hadis tersebut. Walaupun mungkin ada sedikit yang berbeda katanya, tapi intinya sama. Nah di sini apa yang di sini bisa dicek dari sini bahwasanya apa yang anda riwayatkan itu menunjukkan anda memiliki bob dalam riwayat ini hadis ini. Karena apa? Riwayat yang ana ucapkan kepada murid ana itu persis sebagaimana para imam kufah mutinin, mutkinin mereka meriwayatkan persis. Kalau misalnya ini antum mutin imam hafid besar antum juga misalnya. Nah ana meriwayatkan kepada radit misalnya yang ngomong a a b yang antum ternyata besok antum bukan besoknya tapi antum meriwayatkan kepada murid-murid antum persis seperti itu a a b Kemudian nantun juga A, A, B, B, C, -C. Maka di sini karena kalau ini udah masyur Imam hafiz. Nah kalau misalnya Anda dari sini Anda bisa dipercaya memiliki dot untuk hadis ini karena apa? Karena selaras pernyataan Anda dengan pernyataan para Imam hafal, ya. Para para Ahima al hafal, ya. Para penghafal hadis yang mumpuni. Dan juga ini yang kedua. Tadi yang pertama. Tata cara mengetahuinya pertama. Sekarang yang kedua dan juga dari rekomendasi seorang imam hadis yang ucapannya menjadi patokan dalam hal tersebut. Yang belajar hafidz al-dil. Misalnya Mas Erwin atau Bang Erwin atau Mas Erwin merupakan seorang yang belajar hafidz al pada masanya. Dan ana hidup sebelum beliau. Kemudian ketika sudah wafat, riwayat-riwayat dari ana itu tercatat oleh murid-murid ana dan terhafalkan oleh mereka. Nah Antum sebagai Di sini adalah seorang imam Hadis besar Imam Jarrah wa ta'adil yang meneliti Jalur-jalur dan meneliti Khabar-khabar tentang para perawi Nah kemudian Antum meneliti Jalur-jalur Ana dan juga meneliti Khabar dari orang-orang mengenai Ana Dan Antum menyatakan bahwasanya Ana adalah seorang Imam Dob Yang hafalannya kuat Mut'in Nah perkataannya Mas Erwin di sini disini tabar Di kalangan ahli hadis Sehingga apa yang dikatakan oleh beliau Mensifati ana sebagai muadil Sebagai ta'adil Bukan jarah, lawan dari jarah Berarti posisi ana sekarang Sesuai dengan kriteria yang disal, dikatakan oleh Sesuai dengan sifat yang dikatakan oleh Mas Erwin Bahwasannya ana memiliki hafalan yang mutin Alhamdulillah Jadi dua cara tadi Dua cara yang paling klasik dan paling utama Yaitu yang pertama apa kesesuaian riwayat yang ia sampaikan dengan riwayat-riwayat lain dari para al para imam al-hadis thiqat dan mutqin al-hafa al-hufaf yang kedua ada rekomendasi ya dari apa dari seorang imam hafiz jarh wa tentang hafalan anak begitu kemudian yang C syarat ketiga untuk menjadikan sebuah hadis menjadi sahih Lihatih. Yang C adalah sanat yang bersambung atau iti sol asanat. Jadi ingat yang pertama kita punya adalah itu berkaitan dengan apa? Individual perawi ingat. Individual perawi. Kemudian yang B memiliki hafalan yang sempurna berkaitan juga dengan individual perawi. Nah sekarang sanat yang bersambung itu tidak hanya berkaitan dengan individual satu orang saja, melainkan majemuk. Sejumlah perawi rantainya semua itu itu masuk ke dalam sini sanat yang bersambung. Jadi bukan hanya parsial satu sanat saja satu satu satu hubungan antara perawi dengan perawi lain saja, melainkan semua antara hubungan perawi A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, E ke F gitu. Jadi semuanya harus diteliti dan diteliti tersebut menjadikannya sanat Karena sanat ini kan artinya rantai dan rantai itu kan tidak hanya satu ikatan, melainkan beragam ikatan ya kan bisa lima. dan di sini mungkin lima enam tujuh dan sebagainya. Sanat yang bersambung artinya apa sanat yang bersambung? Artinya setiap perawi menjumpai satu, menjumpai nah, bukan satu maksudnya di sini menjumpai yang terpenting. Liko meeting nih. Menemui orang yang diambil periwayatannya Siapa? Gurunya ha? Menjumpai orang yang diambil periwayatannya Jadi perawi tersebut menjumpai gurunya Tidak sekadar apa? Dengar lewat telepati Atau dengar lewat orang lain ha? Tidak Melainkan menjumpai gurunya Menjumpai gurunya Baik satu secara langsung maupun dua secara hukum Kalau secara langsung sudah jelas Bahwasannya diketahui dia telah menjumpai gurunya Diketahui bahwasanya Aldi telah menjumpai Anas sudah tak prioritasnya sudah ketahui masyhur di kalangan ulama bahwasanya Aldi ini pernah bertemu dengan Anas dan meriwayatkan dari Anas misal maupun secara hukum nah itu ada penjelasan Secara langsung artinya perawi bertemu dengan gurunya sehingga dia mendengar hadis darinya atau menyaksikannya melihatnya. Dan gurunya menyampaikan hadis tersebut kepadanya dengan mengatakan apa? Haddatsani, telah menceritakan kepadaku. Sami'tu, aku mendengar. Ra'aitu fulanan, aku melihat fulan dan semisalnya. Hmm. Jadi kalau secara langsung gimana? Perawi tersebut bertemu dengan gurunya sehingga karena bertemu Meriwayatkan mendengar hadis darinya atau melihatnya. Ada beberapa pembahasan tentangnya secara langsung ini, namun kita cukup sampai di sini. Kemudian adapun menjumpai guru secara hukum atau status artinya perawi meriwayatkan hadis dari orang yang sezaman dengannya. Artinya, Sang perawi tidak bertemu langsung dengan guru yang meriwayatkan hadis tersebut dengan lafaz atau redaksi yang memiliki kemungkinan dia mendengar atau melihat riwayat tersebut. Maaf ini yang footnote-nya ini lebih baik tidak usah diperhatikan ya yang footnote-nya. Footnote-nya tidak usah diperhatikan. Dengan lafaz atau redaksi yang memiliki kemungkinan dia mendengar atau melihat riwayat tersebut, misalnya ucapan kolafulanun atau fulan berkata, anfulanin atau dari fulan, atau faalafulanun fulan melakukan sesuatu atau misalnya. Jadi kalau misalnya status gini misal, antum meriwayatkan sebuah hadis dari orang yang hidupnya sezaman dengan antum di tahun 2010 atau abad 2000. Ya, Nah di sini Tidak ada nas dari para ulama Bahwasanya Antum pernah berguru Dengannya Apuan pernah bertemu dengannya Tidak ada Atau dalam artian lain begini misalnya Misalnya uh, Seseorang bernama Aldi misalnya Antum dari Gorong Talo kan Antum dari mana Pak Erwin Ciamis Nah oke okay. Sahabat kan, sezaman. Antum berdua sezaman. Ini adalah Sheikh dari Ciamis, hmm? Kiai Ciamis. Kalau oh, ini Kiai Bangkalan nih. Pirosab <laughs> <sableng> gurunya. <laughs> nah, ini Kiai dari Ciamis. Kalau Aldi ini dari Gorontalo. Kemudian mereka berdua sezaman. Nah, kalau misalnya Pak Kiai yang Ciamis ini dia apa? Lebih tua, jauh lebih tua daripada Calon Kiai Dari Gorontalo ini Nah Kemudian hidup sezaman kan Sehingga orang-orang yang hidup Dua abad setelahnya Itu mengatakan mungkin saja Mereka berdua saling bertemu Dan saling meriwayatkan Ya mengerti? Karena sezaman Tetapi tidak ada nas yang sore Dan hikayat yang jelas yang langsung menyatakan bahwasanya Aldi berguru pada Mas Erwin. Misalnya ada pernyataan gini nih, dari Radit, dari Mahdi, dari Aldi, kemudian dari, dari siapa namanya? Erwin, dan seterusnya. Erwin, Aldi, Radit, Mahdi, Mahdi, Radit. Nah, kita sekarang tidak memperkenalkan Radit dan Mahdi. Kalau Mahdi misalnya berguru pada Aldi misalnya bertemu langsung, masyur. Sekarang Aldi sezaman Aldi misalnya wafat pada tahun ini bukan takdir, bukan yang menentukan, tapi 2050 misalnya. Kemudian kalau Mas Erwin wafat pada tahun 2015, ya dekat banget enggak <guluh> enggak 2013 saja ya. Agup sekarang sudah tidak ada berarti 2013. Nah dia lahir pada tahun 1990. Berarti ketika Mas Arwin itu wafat 2013, dia berumur berapa? 23 tahun. Ya. Nah pada 23 tahun sudah sein atau miz. Aww ah, udah balik malam. Berarti bisa merekaitkan hadis. Dan di dihikayatkan dia sudah tertarik dengan ilmu perdiwatan sejak usia kecil. Misal. Jadi ada kemungkinan bertemu gak? Ada kemungkinan bertemu Ada kemungkinan bertemu walaupun tidak sekota Nah, Ada kemungkinan bertemu Yang memiliki kemungkinan Dia mendengar atau melihat riwayat tersebut Dan misalnya lebih dikuatkan lagi Jika dihikayatkan suatu hari Kiai Gorontali ini Dia safar ke Tanah Jawa Untuk mencari ilmu nah, Lebih kuat lagi Lebih kuat dan kemudian pergi ke area Jawa Barat lebih kuat lagi. Semakin dekat semakin kuat. Walaupun tidak ada nas yang sorry. Bahwasanya gorontali ini berguru dari Ciamis. Ya, air amis. Ya, jadi begitu. Nah, kemudian dalam suatu pernyataan tersebut si gorontali mengatakan, an, si al Ciamis. Ya nggak berkata sami tuaan siamisi enggak, tetapi mengatakan an siamisi. Kalau saminya itu udah jelas berarti mendengar langsung, berarti kalau oh, mendengar langsung bertemu kan. Kalau misalnya dengan an, nah ini masih kurang jelas nih. Apakah an di sini maksudnya dia bertemu atau tidak? tidak. Karena dua-duanya mungkin bisa bertemu bisa tidak. tidak. Namun masih ada kemungkinan bertemu. Juga Ola fulanun Al-Ghorontali di sini, kalau misalnya misalnya Radit Radit berkata haddatsani Mahdi. Mahdi berkata akhbaroni uh, Aldi. Aldi berkata qala Al-Tiamisi. Ha? Telah berkata Al-Tiamisi. Nah, di sini qala di sini dia telah berkata. Tetapi tidak ada isyarat dari Al-Ghorontali ini bahwasanya dia mendengar langsung atau melihat langsung. Karena kalau sigo ta Jazim seperti sami'tu haddatsani akhbaroni ya kan hanbani nah itu kuat adapun di sini qala fulan telah berkata fulan nah di sini perkataan fulan kan tidak tahu tidak kita tidak tahu dia apa benar ya seperti itu ya sekarang kalau mau baca surah al-wala illa illallah tasbihah atau tadi